Yang satu ini, artis cantiknya Indonesia, Adanela Kak Risma. Star Nada. Didi Star. Tiki Ocaru. Wasik toh. Selamat malam semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bro. Goyang dong.